Hai you monata. Kali ini mau bawain Lego Alves dari Benjamin. Okay. Di... Jangan lupa like and subscribe di, di channel kami yang baru okay. di You monata, monata Official. Channel yang baru, guys. Channel yang guys. baru, ajaire. Like. Oke. Okay. You monata.